s o r r p a h a b a n g e a selamat sore ya silakan pak ya d a sebenarnya banggar itu harus mau kalau di kereta KPK coba kalau dia tidak mau ya orang akan curiga kan tapi kalau dia mau d i b e r i k a oleh KPK artinya dia apa namanya bisa membersihkan namanya kan begitu dan dia harus berbesar mati memberikan 山崎さん sebetulnya ada undang-undang itu yang mengatur ya bahwa jika ada、uh, warga negara atau siapapun yang sengaja menghambat、uh, atau tidak melakukan sesuatu untuk、uh, kepentingan nasional itu ada sanksi hukumnya itu jadi anggota pelanggar yang melakukan、uh, penghambatan seperti itu, itu ya bisa dikenakan sanksi hukum gitu aja イ a テ a タイブ e ータイブテータイブテータイブテータイブテータイブテ Teta テータイブテータイブテータイ ibu Teta ya <Yeah. S 2> oke、okay. uh, terima kasih buat、uh, radio kita yang sangat luar biasa ini saya juga akan menanggapi dengan、uh, apa yang terjadi di、uh, Indonesia kita ini pemimpin pemimpin kita ini jangan terlalu、uh, takut lah Kalau di,、uh, pada saat dia、uh, Pada saat dia ini Kemarin ini dijadikan Menjadi pemimpin dia itu disumpah Dan dia harus bertanggung jawab Dengan apa yang telah disumpahkan Kepadanya Jangan langsung mengambil tindakan Yang、um, kurang baik begitu Karena dia harus bertanggung jawab Untuk、um, masyarakat Yang telah memilih dia Di saat dia kemarin gembar-gembor Untuk、um, menjadi いい Ya ada k a n a r o g a n banget gitu Terus kemudian Kualiti dari DPR nya Seperti ini、gitu. Kita n gak g bisa milih lagi Yang d i s a d o r i n aja Harus dipilih Sepot kan jadinya rakyat Ya、yeah. Itu a u a Terima kasih. Terima kasih kembali Pak Koko Saya beralih ke Pak Winar Selama t sore Pak Sore Bagaimana opini nya Pak?、Uh, saya tadi malam ada Nonton ya Di salah satu Stasiun TV Itu ada, ada salah satu, salah seorang ketua dari banggar ya, DPR ya.、Hmm. Saya lihat itu aroganya, n itu kayak bukan wakil rakyat ya. Saya curiga nih ya. Ini kayaknya banggar ini dijadikan、hmm, tempat ya oleh beberapa orang anggota DPR itu ya. Untuk mencari dana ya. Untuk kelompok-kelompok mereka sendiri. Saya yakin dia terindikasi, n g g a k mungkin... Dia bisa protes, tidak mau meng mengadakan rapat untuk r a p b n tahun 2020. Apa maksudnya kalau memang dia bersih? Apapun yang d i s u r u h k a n k e mereka, h a d a p i saja. Ini mempermalukan rakyat dan bangsa kita. Terima kasih. Terima kasih Pak Wiener. Pak Subianto, selamat sore. Pak Subianto?、Ya. Iya. Iya, s i l a k a n Pak. Lama-lama udah semakin danjalan politiknya udah n gak lucu ya m b a k Soalnya memang kita kan milih wakil rakyat itu. s e b e t u l n y a untuk wakili suara rakyat, untuk keadilan. Ya, r u m a juga b a n s a tapi yang ada malah penggunaan fasilitas negara yang tidak tidak. Ya, saya kira memang sampai kapan mereka menunggu sampai pengadilan rakyat benar-benar ada. Itu a j a sih, Pak. Baik, terima kasih, Pak Subianto. Pak, Sebastian. Ya, selamat malam, ya, bawa, Pak SM. Iya, silakan, b a k Pak. Iya, saya juga sudah tulis di Facebook, ya. Ini kelakuan perilaku m e s k a l Bang g a r ini sepertinya menutupi sesuatu. yang maksudnya apa mereka rupanya lagi b e r g a i n i n g dengan、uh, perbuatan mereka sendiri selama ini dibanggar itu jadi mereka menggertak kepada pemerintah dengan cara melakukan hal seperti ini supaya pemerintah kaget dan mereka ada yang bilang KPK itu sebetulnya berbuat sesuatu yang membersihkan、uh, ataupun yang、uh, memeriksa KPK adalah perbuatan tanggung katanya senturi segala macam mereka lupakan memang benar, tapi saya lihat disini Banggar lagi memberikan satu position bargaining position supaya apa yang mereka lakukan selama ini dapat ditawar menawarkan, yang artinya、mm -hmm. apa? Banggar sendiri ini menutupi a i b mereka b a i terima kasih Pak Sebastian untuk Saka Paranda malam hari ini パヘリント、何がパヘリパヘリパヘリのパヘリのパヘリのパヘリのパヘリのパヘリのパヘリのパパヘリのパヘリヘリのパヘリのパパリのパヘリのパヘリのパヘリのパヘリのパヘリのパヘリのパヘリのパヘリのパヘリのパヘリのパヘリのパヘリのパヘリのパヘリのパヘリのパヘリのパヘリのパヘリのパヘリのパヘリのパヘリのパヘリのパヘリのパヘ Anggaran diambil Anggaran itu kan uang rakyat untuk rakyat Kalau diambil dari,、uh, dari, dari uang anggaran itu dia, Mereka itu lebih jahat dari preman Karena itu uang rakyat untuk rakyat banyak Kalau preman kan cuma perorangan yang dipalat、mm -hmm. Jadi buat apa ada DPR Kalau tinggal lakunya kayak g i t u Bubarkan aja DPR itu Bikin bentuk baru lagi dah Baim. Terima kasih. Terima kasih Pak Hari. Pak Yudi, selamat malam. Selamat malam bu. Opini nya silakan h Pak Yudi. Kalau menurut saya malah ini kesempatan yang bagus ya buat、eh, masyarakat k e s h usulan bahwa nggak perlu t u s ada yang namanya yang banggar banggar gitu. Itu memang benar-benar sarang nyamuk di situ. Jelas、uh -huh. buktinya aja mereka bikin macem-macem gini. Ini kan negara bukan yang bilang perusahaan atau gimana. Sudah k a r i n aja lah mereka Ya Terima kasih Baik terima kasih Pak Yudi Pak Roy malam Ya malam Silahkan Pak Roy ya kita,、uh, kita juga gak boleh terlalu menyalahkan Banggar Kalau saya bilang ya Karena mungkin Banggar juga melihat bahwa KPK ini Dalam proses hukumnya juga terbang pilih Kalau kita lihat Mereka gak berani untuk m e n e r a b a s Orang-orang yang diduga Selibat dalam partai yang berkuasa Ya kalau memang mau fair, sebenarnya sih jangan hanya banggar dong. Poses r aja d u h hukum yang udah, kasus hukum yang sudah bergulir, yang sudah di, didemungkan masyarakat seperti s a n t u r i yang jelas-jelas, atau Najarudin, yang jelas-jelas melibatkan Partai Demokrat i t u Itu aja d u l u diurus lah. Cuman k e r u g i a n n y a jauh lebih besar. Jadi jangan t e r p a n g g i l i h lah. Kalau saya bilang sih, sekarang a KPK s itu juga pesenan itu yang Pak Busro itu sih gitu, gak ada. Dan、ada gerejutnya gitu. Itu aja, makasih. Terima kasih, Pak Roy.